Yang lagi kasemaran enaknya mendengarkan lagu yang satu ini. Apalagi buat muda mudiku yang hadir ke semuanya saja. Yuk, salah satu karya cipta dari Kang Koming kami persembahkan buat Anda. Seiring berjalannya waktu, bersama Nela Karisma, Samudra Record. Halo.